Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa ashabihi. وَمَنْ صَابِقَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي نَّرَ Para ibu dan kaum istri, Rahimakumullah. Kehadiran kita di setiap majlis ta'lim yang diselenggarakan merupakan bukti kesiapan kita untuk dicerminkan pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. apabila tidak disertai dengan sebuah kesiapan diri benar-benar siap untuk diluruskan untuk dibentuk dituntun dengan Al-Quran dan sunnah Nabi s.a.w. maka kehadiran kita di majlis ta'alim belum maksimal apalah arti apa gunanya kita menghadiri sekian banyak majelis ta'lim, mendengarkan sekian banyak ceramah dan nasihat, tetapi ternyata kesiapan di dalam hati untuk mengamalkan dan melaksanakannya ternyata belum maksimal. Ini menjadi buah keimanan. Artinya pohon iman yang kita tanamkan di dalam hati dan diri, buahnya, buahnya, buah yang baik, buah yang matang, buah yang bermanfaat adalah ketundukan kita dengan semua ayat dan hadis Nabi saw. Oleh sebab itu Allah azza wajal bermulman di dalam Al Quran surat An Nisa falawarabik la yuminun hatta yuhakimu kafim a shajra biinhum thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimmah qadayid wa yuslimu taslima ayat ini penting untuk selalu diingat. Bukan hanya terkait dengan masalah akidah dan manhaj. Nah, jangan sampai kita keliru memahami bahwa ayat ini hanya terkait tentang masalah akidah dan manhaj. Ayat ini kaitannya erat dengan akidah kita. Akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnati wal jamaah. Ayat ini pun penting untuk direnungkan dan dirisabi terkait dengan manhaj dan prinsip-prinsip kita di dalam bermuamalah berinteraksi dan kita perlu mengingat dan sadar juga bahawa ayat ini pun terkait dengan adab dan akhlak kita sehari-hari ayat ini juga terkait dengan adab dan akhlak kita sehari-hari apa arti dari ayat yang telah kita dengarkan bersama tadi Allah azza wa jalla berfirman فلا وربك maka Demi, demi Tuhanmu, wahai Muhammad. Artinya demi Allah. Allah bersumpah dengan menyebut nama dirinya sendiri. Demi Tuhanmu ya Muhammad, la yuk Mereka belumlah dikatakan beriman. Hatta yuhakimu kafima syajarabaynuhu. Mereka barulah dikatakan beriman apabila menjadikan dirimu wahai Muhammad, saw sebagai hakim. Hakim itu penentu, pemutus penetap nah, yang menyatakan ini benar dan ini salah, ini keliru, ini lurus ini berpahala, ini berdosa nah, ini diriduaya Allah Azza wa Jal ini dimurkai olehnya nah, kita posisikan Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagai pengadil, pemutus dan penetap hukum hatta yuhakimu kafima syajara baginahum lebih-lebih lagi dalam hal yang kita perselisihkan kita berbeda pendapat, bersilang faham. Nah, agar kita tidak selalu dalam kondisi bersilang faham, nah, berbeda pendapat, yang akan membawa kita kepada jurang permusuhan dan kebencian, maka jalan selamat dan solusinya itu sudah dijelaskan dan diterangkan oleh Allah Azza wa Jal, yaitu menjadikan Rasulullah SAW sebagai penentu dan Penetap hukum. Nah, tetapi tidak cukup langkahnya sampai di situ, tidak cukup sampai kita mengatakan ya sudahlah, marilah kita kembali dan merujuk kepada Rasulullah SAW melalui hadith-haditsnya yang sahih. Itu belum cukup sampai di situ, harus disertai dengan sikap sikap tegas orang Muslim dan Muslimah. Nah, Allah Azza Wa Taala melanjutkan ayatnya. Sumbala yajidu fi anfusihim harajan mima kadaid. Kemudian mereka tidak merasakan sedikitpun rasa berat, tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati, tidak ada beban yang tersisa di dalam jiwa. Dengan semua keputusan yang Engkau tetapkan, Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini langkah sikap tegas seorang Muslim dan Muslimah. Nah setelah kita sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliaulah yang paling berhak untuk kita angkat dan kita tetapkan kita jadikan sebagai pemutus penetap dan pengadil diantara kita, nah itu disertai dengan apa? betul-betul tidak ada rasa berat di dalam hati untuk mengikuti dan menjalankan semua tuntunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. tidak cukup sampai di situ, Allah tegaskan lagi di akhir ayat Wayusan lima taslima dan mereka benar-benar menerima dengan sepenuh hati. Ini ayat dalam surat An Nisa. Nah, kita ulangi kembali secara global bahwa ayat ini para ibu dan kaum istri rahimakumullah ayat ini menjelaskan tentang sikap seorang muslim, prinsip seorang muslimah. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa? Prinsip tegas yang tidak bisa ditawar-tawar adalah kembalikan kepada Rasulullah s.a.w. Kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, kita melewati waktu demi waktu. Kita habiskan siang dan malam. Nah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Cara kita berpakaian. Cara kita mengkonsumsi makanan dan menikmati minuman. Cara kita bergaul dan berteman. Nah, cara kita beradab dan berperilaku. Naam. Semua itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyeluruh. Kenapa? Karena manhaj salaf itu memiliki karakter dan sifat asyumuliyah. Asyumuliyah itu artinya syamil. Mencakup segala macam dan aspeknya. Nah, Sehingga aspek akidah, itu aspek yang sangat penting. Aspek manhaj, itu juga demikian penting. Tetapi jangan lupa, adab dan akhlak juga. Karena adab dan akhlak ini, aspek yang begitu diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai di dalam beberapa riwayat, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh, aku ini diutus oleh Allah Azza wa tidak lain dan tidak bukan. Kecuali untuk menyempurnakan, membenahi, meningkatkan, makarimal akhlaq, akhlaq-akhlaq akhlaq yang mulia. Nah, sampai sedemikian besarnya, ya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap adab, sopan santun, akhlak, etika kita semua sebagai muslim dan muslimah sehari-hari nah, sehingga idiom atau kata-kata yang yang sering disampaikan, yang sering didengarkan atau katakanlah itu sebuah kesimpulan dari sekian banyak pihak, sekian banyak orang mestinya kita sendiri yang berusaha untuk meluruskannya salafi itu tegas Salafi, salafi itu tegas. Seorang salafi itu tegas. Tegas dalam berprinsip. Tegas di dalam berakidah. Tetapi jangan lupa. Salafi itu pun santun. Salafi itu santun. Tegasnya seorang salafi. Bukan kemudian dinodai dengan kata-kata yang kasar. Pilihan kalimat. Yang ternyata. Nah, e, tidak sesuai dengan sopan santun di dalam berbahasa. Nah, Salafi itu. Tidak mengenal kompromi dalam hal apa sesuatu yang sifatnya prinsip yang haram dikatakan haram yang halal disuarakan halal yang bid'ah sama sekali sikap seorang salafi itu tidak bergeser untuk tetap meyakini sebagai perkara yang bid'ah. Akan tetapi perlu diingat juga bahawa salafi itu juga penuh cinta dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dan contoh kita seluruhnya. Nah, kepada musuh sekalipun, kepada musuh sekalipun, Nabi Muhammad SAW berbicara dengan santun. Apa pernah kita menemukan sebuah riwayat, Nabi SAW berbicara dengan musuhnya dengan kata-kata yang tidak santun? Tidak mungkin. Nabi SAW, la yatekallam bifahishah. Nabi Muhammad alaihi wasallam tidak pernah dan tidak mungkin berucap dan berbahasa dengan kata-kata yang keluar dari garis kesopanan. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jadi dalam mukadimah ini para ibu dan kaum istri rahimakumullah mohon diperhatikan sedikit nah, untuk kata-kata pembuka ini. Sekali lagi mohon diperhatikan sebentar saja. Kata-kata pembuka ini, saya hanya ingin menyampaikan bahawa melalui mukadimah ini, bahawa seorang salafi, salafiyah, seorang muslim dan muslimah harus menjadikan Rasulullah s.a.w. sebagai pemutus, pengadil suri tauladan dalam segala hal, dalam hal akidah. Dalam hal manhaj Dalam hal adab dan akhlak, Ketika bermuamalah Semuanya Tanpa terkecuali Ingat, semuanya Tanpa terkecuali Marilah kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Kaitkan lagi Dengan kesiapan kita semua Yang sudah berangkat dari rumah Berharap pahala Mencoba apa namanya mentuluskan niat mengikhlaskan maksud dan tujuan datang ke tempat ini dan majlis-majlis ta'lim lainnya kesiapan kita untuk betul-betul menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan uswah kita oleh sebab itu sebelum beberapa nasihat yang akan saya sampaikan ini sebelum saya menyampaikan beberapa nasihat ini mohon maaf apabila nanti dalam memberikan contoh yang faktual dan aktual, beberapa contoh yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, rupanya itu menyinggung secara langsung. Nah, sungguh demi Allah, yang saya maksudkan bukan menyinggung orang per orang, satu per satu, individu atau personality, seorang muslimah, bukan. Tetapi kita berharap ini untuk kebaikan kita semua. Sebab, tadi mukaddimah sudah saya sampaikan, kesiapan kita untuk tunduk, kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, agar tidak salah faham, saya ulangi kembali dan saya tidak akan lelah untuk mengulangi. Saya tegaskan lagi, berulang-ulang, bahwa nanti contoh-contoh yang akan saya berikan, demi Allah, tidak untuk menyinggung satu-satu satu-satu si A, si B, si C. Tapi marilah nasihat yang akan saya berikan ini kita jadikan sebagai bahan evaluasi bersama agar kita bisa lebih introspeksi diri lagi. Nah, sebab tanpa kesiapan untuk evaluasi dan introspeksi, apalah arti hidup kita di dunia ini? Sungguh. Kalau kita tidak siap dievaluasi, kalau tidak kita si, kalau kita tidak tidak siap untuk dikritisi, kita tidak mau melakukan sebuah upaya introspeksi, apalah arti hidup di dunia ini? Apalah arti hidup di dunia ini? nah bara ibu dan kaum istri rahimakumullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan para ulama tazawwaju alwalud alwudud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah hadis ini sudah sering kita dengar bahkan seorang salafi hampir seolah-olah wajib menghafalkan ayat ini wajib menghafalkan hadis ini bukan ayat saya tadi keliru mengucapkannya seakan akan seakan akan ya seakan akan seorang salaf itu wajib menghafalkan hadis ini tazawwaju alwaludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumul qiyamah artinya nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya sebagai sebuah perintah nikahilah wanita yang banyak memberikan keturunan al-walud, al-wadud yang penuh kasih sayang. Fa inni sungguh. Kenapa beliau perintahkan ini? Ada alasannya. Kalimat fa itu menunjukkan sebuah alasan. Illah. Apa sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta dan mengarahkan umatnya untuk menikahi wanita yang al-walud dan wadud, banyak memberikan keturunan. Dan juga penuh kasih sayang. Alasannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Faini mukathirun bikkumul umma yaumal kiamah. Sungguh, aku itu sangat berbangga, sangat senang di hadapan Allah ketika melihat umatku dalam jumlah yang begitu banyak. Dan memang dalam dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan bahwa Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbesar jumlahnya nanti pada hari kiamat. Jumlahnya terbesar dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Nah, hadis ini para ibu dan kaum istri rahimakumullah barangkali sedikit saja, saya tidak mengatakan banyak. Mungkin masih ada yang memahami hanya sepotong-sepotongnya. Jadi yang terpikir di, di di dalam pikirannya, yang menjadi cita-citanya, yang menjadi sebuah tekad dan keinginannya, baik dia seorang muslim muslimah, seorang suami, seorang istri, seorang ayah atau seorang ibu, pokoknya punya anak yang banyak. Bagaimana caranya punya anak yang banyak? Caranya bagaimana punya anak yang banyak? Nah, padahal masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu dua sifat. Bukan hanya Walud, bukan hanya yang banyak keturunannya, tapi Al-Wadud yang penuh kasih sayang. Ini dua karakter yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Seorang ibu, seorang ibu, bukan hanya dikondisikan kondisi tuh banyak anak banyak anak. Dengan penjelasan dari para ulama bagaimanakah cara mengetahui nah, atau menilai seorang wanita itu calon istri nanti punya banyak anak ataukah tidak itu memang rahasia Allah Wajjal. Allah memberi anak satu, Allah memberi anak dua, tiga, empat, tujuh, sembilan, sepuluh dari seorang ibu. Bahkan mungkin Allah tidak memberi, walaupun satu. Itu adalah hak Allah Azza Wajal. Pembahasannya nanti di dalam fikih. Bagaimanakah cara menentukan atau menilai seorang wanita calon istri itu nanti akan memberikan keturunan ataukah tidak? Nah, tetapi yang ingin saya garis bawahi dalam kajian siang hari ini adalah. Dua sifat yang disebutkan secara bersamaan oleh Rasulullah SAW, Al-Walud, Al-Wadud. Banyak memberikan keturunan, juga memiliki mawaddah, cinta, kasih sayang, kelemah, lembutan. Terutama kepada siapa? Sifat ini diperuntukkan kepada anak-anaknya. Saya ulangi kembali. Sifat al-wadud, penuh wud mawadda. Cinta, kasih sayang, perhatian, kelemah lembutan. Dalam konteks hadis ini, lebih diarahkan untuk siapa? Jawabannya. Untuk anak-anaknya. Apa korinah dari pemahaman seperti ini? Karena sebelumnya Nabi Anihi Salatu menyatakan al-walud. Yang banyak anak. Tetapi al-wadud. Dia pun harus penuh perhatian, cinta, kasih sayang, ya, lemah lembut kepada anak-anaknya. Nah. Oleh sebab itu, para ibu dan kaum istri rahimakumullah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji wanita-wanita Quraisy di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji wanita-wanita Quraisy. Kenapa? Salah satu alasan beliau memuji wanita-wanita Quraisy adalah ahnah begitu e, lemah lembut perhatian kasih sayang kepada anak-anaknya. Ini ciri dan sifat wanita Quraisy. Watak asli mereka wanita-wanita Quraisy. Nah, Jelas sudah ya. Ini tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak hanya Meminta dan mem, me, me, menuntun kita untuk banyak anak Kuantitas saja belum cukup Kuantitas itu harus diiringi dengan kualitas Memiliki anak yang banyak itu harapan Harapan yang besar, harapan yang mulia Tetapi mohon harapan itu jangan sepotong-sepotong Harapan itu haruslah penuh Harapan itu mesti bulat Memiliki anak yang banyak, alhamdulillah. Tetapi saleh dan salihah. beriman, berislam, berakidah, bermanhaj, berakhlak, beradab, sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bolehkah? Mungkinkah kita memahami bahwa yang dimaksud Nabi SAW itu hanya dalam hanya hanya jumlah yang besar saja dari umat ini? Tak mungkin. Tidak mungkin Nabi Aminis Salatu Wasalam hanya mengejar jumlah yang penting banyak, yang penting kuantitas. Tidak mungkin. Kenapa? Di dalam sekian banyak hadis, demikian juga ayat-ayat Al Quran, bagaimana diterangkan dan jelaskan bahwa, nah, yang banyak itu, yang banyak itu justru tercelah, ketika tidak disertai dengan kualitas, ketika tidak disertai dengan kualitas. Kajian ini, para ibu dan kaum istri, rohimu Bukan sebagai bentuk penyesalan, bukan juga sebagai bentuk kecewa, bukan dalam arti, aduh sudah terlanjur, bukan. Tetapi sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan dalam Mukadimah ini evaluasi, introspeksi. Mari kita mengkritisi diri sendiri. Kadang-kadang nah, kita terlambat mengkritisi diri sendiri, terlambat sampai akhirnya orang lainlah. Yang menyingkap kekurangan kita. Mestinya kalau kita melakukan muhasabah, evaluasi dan introspeksi diri sendiri. Nah, orang lain tidak perlu untuk menyingkap kekurangan-kekurangan kita. Tapi karena kita lengah, kita lupa, kita lalai, merasa benar, merasa sudah sempurna, merasa sudah melakukan banyak hal. Kita lalai dengan sikap-sikap seperti itu dan perasaan-perasaan demikian. Akhirnya orang lainnya yang kemudian menyingkap sisi-sisi kekurangan kita. Pada saat sisi-sisi kekurangan kita itu disingkap, apa boleh kita marah? Jangan. Kita diizinkan untuk emosi, tidak boleh, tidak diizinkan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Jal, kita telah diingatkan karena kita sendiri tidak mampu mengingat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah disadarkan karena ternyata kita selama ini masih kurang sadar. Nah. Sekarang kita mengambil pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, tazawaju al-walud al, al nah. Menikahlah dengan wanita-wanita yang diharapkan memiliki banyak keturunan. Demikian juga al-wadud penuh cinta, perhatian dan kasih sayang. Sekarang kita evaluasi ya para ibu dan kaum istri. Rahimakumullah, Saya sudah merasa cukup Untuk memberikan beberapa batasan tadi dalam mukaddimah Untuk langsung memberikan contoh Saya masih agak khawatir nah, Ada yang tersinggung atau bagaimana Makanya tadi saya memang panjang lebar Muter-muter itu sebenarnya mukaddimah Sekarang sebagai contoh Para ibu dan kaum istri Rahimahkumullah Anak-anak kita Anak-anak panjenengan semua Anak dari ibu-ibu yang hadir di sini. Nah, satu contoh kecil saja. Satu contoh kecil saja. Sudahkah kebersihan tubuh mereka kita perhatikan sehari-hari? Sekali lagi mohon maaf, saya tidak ingin menyinggung. Nah, tapi sudah terlanjur kita dikritisi oleh orang lain. Terlanjur kekurangan kita dalam hal ini disingkap dan diungkap oleh kaum muslimin bukankah kita sering mendengar wah wong salafi kemproh-kemproh wong salafi itu kotor orang salafi bau anak-anaknya umbele ya Allah kan gitu melihat perumah apa itu ngelewati perumahan mujahidin misalkan kalau dimuntilan anak-anak mainan tanah anak-anak mainan pasir kukunya panjang-panjang hitam enggak beralas kaki, rambutnya awut-awutan. Kurang kejam saya memberikan contoh ya. Kurang kejam memberikan gambaran. Nah, ini bukan saya. Nah, dan bukan hanya untuk kita yang dimuntilan, tetapi di sekian banyak tempat. Nah, coba misalkan keluarga kita datang dari tempat yang jauh, budenya, pakde, pak, pak lek, bule anak-anak kita, simbahnya. Nah, teman sekolah kita atau teman kampung kita, sahabat karib kita, teman kantor, teman kerja. Aku tak mampir, gue namu ya. Kita sudah, waduh, biaya ini. Rumah dipersihkan, karena memang hari-harinya berantakan. Nah, Anak-anaknya dimandikan, segala macam. Masya Allah. Kalau bisa, gak usahlah, jangan. Tapi kalau misalkan akhirnya betul-betul datang. Coba dengarkan, sekian banyak simbah itu ngomel. Jangan salahkan simbah anak-anak. Oh mai reket anak aku kau ekini rada dulu sih ngerti nih mengaji way kan itu anakmu ini subhanallah. Nam sebelum melanjutkan saya ingatkan kembali kita datang di majelis taklim ini kan dengan kesiapan penuh ya kesiapan penuh untuk taat dan tunduk dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu. Nah. Yang kedua. Nah. Kita harus siap untuk evaluasi dan introspeksi diri. Yang ketiga, nasihat dan contoh-contoh tadi. Sekali lagi, tidak mengarah kepada siapa-siapa. Nasihat ini saya sampaikan bukan cuma di tempat ini. Nasihat yang seperti ini juga saya sampaikan di tempat-tempat yang lain. Anak-anak kita, Masya Allah. Ya, kebersihan giginya. Kebersihan gigi. Nah, rambutnya yang banyak tumuh. Tumwa itu kalau bahasa Indonesia-nya Kutu, kan gitu ya Banyak kutu, banyak ketombe Kan gitu Mohon maaf, telinganya Banyak kotoran, Masya Allah Kalau menggunakan cotton bud Pembersih telinga itu Wah, sudah numpuk Kotoran telinganya keras membatu Begitu, Keras membatu nah, Mohon maaf, daki Daki itu kalau bahasa Jawanya Yang alus Masa dangkal alus kan Daki ya, daki kotoran pada tubuh itu. Kalau dibersihkan, digosok pakai batu, Masya Allah bisa dapat berapa ons, katakanlah begitu. Ya kenyataan, kenyataan demikian. Nah, kuku, artinya kebersihan tubuh. Ingat ayat yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Fala warabbik layu'minun hatta yuhakkimuka fi masyajara bainahum. ثم لا يجد في انفسه احراجا مما قضى ويتسلم saya tadi sudah menegaskan ayat ini tidak hanya terkait dengan manhaj tidak hanya terkait dengan akidah tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal yang paling kecil dianggap remeh kita pun harus tunduk dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat kutubut taharah kitab fikih yang sekian banyak sudah kita kaji sekian tahun yang dibahas Bahkan hadith-hadithnya sampai kemudian ada rasa malas untuk membacanya. Kenapa? tahu, Sudah berulang kali. Sudah pernah lulus. Nah, Lihat kitab utaharuh dalam kitab fikih. Tata cara bersuci. Bagaimana Islam itu memperhatikan kesucian, kebersihan, kesehatan yang sehari-hari itu. Nah, Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada lima hal. Ada lima hal. Nabi Anihi Sallallahu Sallam menyebutkan mencabut bulu ketiak, menggunting kuku, mencukur bulu kemaluan, membersihkan apa namanya membersihkan kumis. Nah, demikian juga yang lain-lainnya bersiwak, bersiwak. Ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Anhi Wasallam memperhatikan kebersihan. Nah, maka seorang wanita Muslimah, seorang wanita Salafiyah bukan hanya walud. Bukan hanya memiliki banyak anak, tetapi wadud perhatian dan lemah lembut kepada anak anaknya. Nah, memperhatikan kebersihan anaknya. Nah, lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bersiwak. Nabi bersabda, لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسِّوَاقِ عندَ كلِ الصَّلاةِ وفي روايةٍ عندَ كلِ وُضُوءٍ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau bukan karena akan memberatkan umatku nanti, sungguh. Akan Aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat bahkan dalam riwayat disebutkan setiap kali berwudu. Aisyah radhiallahu anha menyatakan Nabi alaihi salam kalau masuk rumah sebelumnya bersiwak terlebih dahulu. Kalau beliau keluar rumah sebelum masuk siwakan dulu untuk membersihkan gigi, membersihkan mulut dari kotoran demikian juga memberikan aroma yang tidak mengganggu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya di malam hari. Naam. Ya susufahu bis siwak. Beliau bersihkan giginya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan siwak. Beliau senang menggunakan parfum. Naam, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan hub apa namanya hubiba ilayya, sungguh aku dibuat senang dan cinta dua hal dari dunia ini, wanita dan wewangian. Naam. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk bersuci berwudu. Berwudu sampai-sampai Nabi Alaihi Ssalam menggambarkan arro aitum lauanna nahran bibabi ahadikum yaktasilu minhu lima meraatin fi kulli yoom walailah aybqa min daranhi shey. Ya Nabi Alaihi Ssalam menyatakan, coba sekarang bayangkan, kalau misalkan ada sebuah sungai mengalir di depan rumahmu, sungai itu mengalirkan air yang jernih, mengalir, jernih bening setiap hari dan malam dia mandi di sungai tersebut lima kali apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya nabi, para sahabat menjawab tidak mungkin pasti bersih lalu rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan salat juga seperti itu lihat gambaran nabi ada isyarat tentang salat itu tentang salat mandi di sungai yang mengalir bersih jernih nah bersih dan jernih nah agar tidak tersisa nakam kotoran di tubuhnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berjabatan tangan, ya, setiap kali berjabatan tangan dengan orang lain, pasti si uh, pasti orang yang berjabatan tangan dengan Nabi Anihi Sallallahu Wasallam terkesan dengan kelembutan dan kehalusan telapak tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta bau harum yang tersisa di tangannya. Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Nah. Para Sahabat Sahabat Nabi juga mencontoh seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu ma. Ibnu Abbas itu belum datang orangnya, orang sudah faham ini Ibnu Abbas mau datang dari mana? Dari wanginya. Tentu yang seperti ini untuk anak-anak laki-laki, untuk yang putra, untuk yang ikhwan, bukan untuk yang akhwat. Nama. Bukan masalah apa namanya wangi dan tidaknya. Akan tetapi, Masya Allah, Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya sangat memperhatikan hal-hal yang bersifat kerapian, kebersihan, kesehatan. Nah, itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya. Nah, kalau misalkan kita belajar fikih, di sana dibedakan antara air kencing Anak laki-laki dan air kencing anak perempuan yang masih bayi. Cara membersihkannya bagaimana? Cara mensucikannya bagaimana? Itu semua dibahas di dalam Islam. Semua dibahas di dalam Islam. Demi menciptakan kondisi yang bersih, rapi, dan sehat. Di dalam rumah kita, di sekitar lingkungan kita. Nah, maka perlu adanya sebuah gerakan. Sebuah gerakan besar Sebuah gerakan yang terprogram Dengan baik Sebuah program dan agenda Yang tersistematis nah, Bagaimana kita bersama-sama mengubah persepsi Pandangan orang bahwa Salafi itu kotor dan kemroh Nah Lingkungan kita Sampah berserakan Plastik-plastik Bungkus, kertas Sisa-sisa ya. nah, makanan lalat demikian juga saluran apa namanya saluran air nah got dan seterusnya nah rumput yang semakin tinggi nah seorang salafi dan salafiyah pasti memperhatikan hal-hal yang seperti ini nah contoh yang lain sekarang anak-anak kita anak-anak panjenengan semua anak dari ibu-ibu yang hadir di sini. Ketika berangkat belajar ke pondok. Persiapkan mereka sebaik-baiknya. Dimandikan. Pilihkan pakaian yang terbaik. Bukan yang paling mahal. Tetapi yang terbaik menurut Islam ya. Rapi, disetrika. Ya, disetrika. Naam. Betul-betul dirapikan. Ibu sendiri yang langsung turun tangan. Naam dirapikan, dibersihkan nah, buku-buku anaknya diberikan sampul jadi jangan sampai buku pelajaran buku catatan itu, waduh Masya Allah, tidak beraturan robek sana, robek sini, gak ada namanya, nah tugas seorang ibu, Al-Wadud yang dipuji oleh Nabi Al alihi Wasalam tasnya dipersiapkan, tasnya dibersihkan buku-bukunya dikeluarkan tasnya dibalik sambil digoyang goyang agar kotoran yang ada di dalam tas itu keluar bersih. Ya. Nah. Tasnya diberi wangian. jangan sampai apa namanya sampai di sekolah. Nah. Ternyata satu ruangan merasa terganggu dengan sebuah sumber bau yang tidak sedap. Dicari-cari ternyata tasnya. Nah. Tasnya udah tas kain musim hujan tidak dikeringkan. Besoknya dibawa lagi, masya Allah atau kaos kaki misalkan kalau untuk yang putri kaos kaki yang digunakan putri putri kita nah, tidak usah eman wah kalau kaos kaki yo oh, seminggu dicuci sekali kan ya cukup nggak bisa nah baunya akan mengganggu ini ini dan itu nah nah ini para ibu dan kaum istri rahimahumullah Nabi saw memuji wanita-wanita muslimah itu bukan hanya dengan alwalud banyak anak tetapi al-wadud kualitasnya juga diperhatikan. Nah, sehingga bukan hanya aspek akidah yang kita perhatikan, yang penting kan anaknya bertauhid. Ya orang yang bertauhid itu sehari harinya bersih, rapi, dan wangi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa namanya ahli tauhid. Para sahabat pun ahli tauhid. Dan kehidupan sehari-hari mereka bersih, rapi dan wangi. Nah, yang penting kan salafi. manhajnya sesuai sunnah Nabi. Lah ya, kalau memang salafi dan sunnah Nabi, ikutilah, ya, turutilah, laksanakanlah semua tuntunan Nabi Muhammad SAW. Termasuk cara memperhatikan kebersihan anak Mungkin sekarang para ibu dan kaum istri, Rahimakumullah. Nah, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sebagian ibu. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sebagian ibu. Kadang-kadang mereka merasakan berat, anaknya tujuh, memandikan tujuh orang, karena masih kecil-kecil semua, mempersiapkan sarapannya, menyiapkan pakaiannya, nyetrika, menggunakan apa wangiyan. Rambutnya disampo, rambutnya disisiri Wah berat nah, Ustadz gak merasakan Misalkan Hanya menyampaikan saja Nah disitulah Letak perjuangan dan pahala Seorang ibu Kenapa Seorang ibu itu Kedudukannya tiga kali lipat Lebih dibandingkan Kedudukan seorang ayah Kenapa seorang ibu Kedudukannya di dalam Islam itu tiga kali lipat Dibandingkan kedudukan seorang ayah Kenapa Secara khusus Ibu itu mendapatkan Hak-hak tersendiri dibandingkan ayah Kenapa Hak-hak ibu itu begitu diagungkan Jawabannya Karena memang perjuangan mereka Tidak ringan, berat Memang, ini memang berat nah, Tetapi Ketika seorang ibu ikhlas Di dalam berbuat Memang benar-benar semangat untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW benar-benar ikhlas di dalam bertugas tidak ada yang berat tidak ada yang susah semuanya akan terasa mudah Bismillahirrahmanirrahim maka banyak-banyaklah berharap dan sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kekuatan diberi kesabaran menjadi seorang ibu yang penuh cinta, kasih sayang, nah, perhatian kepada anak-anaknya Bukan hanya dalam aspek akidah dan manhaj Tetapi di dalam adab, akhlak Demikian juga kesehatan dan kerapian mereka sehari-hari Wallahu a'lamu bisawab Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan untuk kita semua Agar benar-benar menjadi pengikut Rasulullah s.a.w. yang setia dan jangan lupa hujan turun untuk membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin